ini ya. Oke. Ini pertanyaan pertama. <laughs> Halo, selamat sore. Sore ini kita lagi di Pekalongan di alun-alun Kajen Pekalongan dalam rangka acara Kilau Raya Kilau Raya. Di sebelah saya ada Alfi host New Monata yang sekarang lagi hits. Yang sedang naik daun I, I, I, I, banyak awal awal pertama pertama <laughs> di di New New Monata Monata <laughs> seperti apa kita tanya ya. <laughs> Alfi kamu pertama gabung di New Monata? Awal mula ceritanya uh, awal mula ceritanya itu karena रीता veci boy set teman dekat mm -hmm. dulu di mana ya lo itu veci sama Sasha? Teman dekat itu siapa? Terus akhirnya kenal dan kenal profesinya apa? Dikira nyanyi, tapi ternyata MC. Terus bisa MC orkes enggak? Nah, ternyata emang basicnya tuh aku ng MC orkes daripada lebih sering MC orkes daripada wedding atau event. Jadi alhamdulillah pas mungkin New Monata juga lagi butuh MC. Dan alhamdulillah setelah tahu perform saya eh uh, saya bisa diterima di New Monata. Oke, okay. uh, awal pertama gabung di New Monata itu waktu manggung di mana, Albi? Pertama kali yang paling diinget itu di Expo Juanda Surabaya. Hmm. Itu pertama kali dites. Eh hmm. uh, layak atau tidak layak gabung di New Monata dan akhirnya alhamdulillah rabbil alamin berkat doa banyak orang juga usaha dan mas-mas yang baik-baik luar biasa banyak men-support mendukung dan memberi bimbingan akhirnya saya terpilih <guluh> seperti diterima jadi anggota New Monata Saat itu orang pertama siapa yang dikenal di New Monata? Eh uh, orang pertama yang dikenal jelas sang Big Boss ya yang Semua orang kenal, sama Cak Sodik Terus, kedua, Mas Albert Susanto Sampai menjel Nyumonata Dan akhirnya, Merembet dan semua mas-masnya Cak Nono, itu deh yang tadi Soalnya, dari dulu emang lagi nge-hit kan Semua orang pasti kenal lah, gak usah aku Oke, okay. awal pertama kamu begitu masuk di Nyumonata Begitu kenal mas-masnya itu hmm, Gimana perasaan kamu? Sedangkan mereka kan secara kuyona terus secara komunikasi sesama lebih loss gitu kan. Kaget enggak? Eh uh, pertama kali tuh nervous ketemu senior-senior terus enggak percaya diri awalnya. Tapi karena adanya tahu kalau emas-emas tuh ternyata uh, sangat welcome banget. welcome terus banyak ngomong, membimbing dan memotivasi support terus. Jadi eh jadi kayak perasaan enggak percaya diri itu akhirnya hilang. Jadi optimis saja karena support dari Mas-mas yang memotivasi. Baik-baik banget, terus religius, banyak membimbing dari segi bahannya lahir maupun batin, bukan hanya di uang aja tapi eh turut eh mensupport dan membimbing dari eh kerohanian. Pak, nyaman di sini? Sangat nyaman sekali dan mudah-mudahan Maslas juga nyaman rasanya. <laughs> Aku tuh senyaman ya, Kak. Kita enggak eh. nyaman sama kamu. <laughs> Terima kasih atas kejujurannya. <laughs> dan apa lagi ada lagi? Eh, uh, harapan ke depan sama New Monata, eh uh, gimana harapan ke depan kamu sama New Monata? Eh, uh, ke depannya pengen seperti depan. apa gitu. Secara karir Den terus secara depan. semuanya. Baguran, Guys. Eh semoga keluarga ini karena ini bukan hanya tim, bukan hanya grup eh uh, tapi ini keluarga. Benar ya keluarga ya ini ya. Bisa saling memberi support, eh uh, menyayangi dengan tulus lahir maupun batin, semuanya saling berkomitmen untuk kita satu, satu, satu, sukses bersama itu, kita, kita jaya ya, bersama dan bismillah mudah-mudahan atas izin Allah Isyap. kita tetap solid menjaga kekeluargaan ini sampai akhir hayat kita. Amin. Amin insyaallah. Amin. Hmm, Amin. Belum 1 tahun sudah terbentuk komunitas namanya Alfinity. Alfinity <guluh> adalah fans of Alfi <guluh> uh, para penggemarnya Alfi. Nah, arti dari Alfinity itu apa? dari Alfinity itu punya punya apa untuk kamu? Semangat atau gimana? Kalau semua orang tuh apalagi pekerja seni ya, pasti yang diharapkan itu punya fans. Dan fans itu salah satu motivator dan suporter yang paling mendukung dan membuat kita tuh jadi lebih ingin ingin lebih baik, lebih baik lagi setiap kali perform karena dengan mereka aja selalu support kita tanpa harus meminta balasan. Jadi sebagaimana mestinya kita sebagai public figure dan orang yang menghibur jadi kita harus totalitas untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Mm. Alsi, kan banyak yang belum tahu nih, kamu tuh aslinya dari mana dan tinggal di mana? Kalau Mas Arbe tahu kota tahu tempatnya di mana? Eh uh, Jakarta ya? Bohong, sangat salah. Madura ya? <laughs> nah, itu, Pak No, <tuh> benar. Kota Tahu tempatnya di kawasan Kota Pare, Kediri. Pare, Los. Los Jawa Timur punya. <tuh> Jadi setiap hari Alfi kalau ada manggung tuh tiap hari bulan. Iya dong. Itu anjing ngumpung kalau ada yang nganter, kalau enggak ada. Yang hunter, <tuh> saya terlantar di mana-mana. Paklah. -mana. Saya jemput besarnya. <tuh> Kamu kalau ada maunya aja jemputnya, Pak. <tuh> setiap hari pulang Alvita luar kota ya sama rombongan kelas di rumah. Demikian eh uh, untuk kalian yang pengen tahu lebih dekat dengan Alvi, kalian bisa ikuti akun Instagram-nya dengan @ALFIE_newmonata. Thank you. Thank you Mas. Senang Mas ini. You have